Di dadaku adalah kata indah Yang selalu terdengar Lebih lagi ketika kita Sedang bertanding sepak bola Kalah Kita berteriak marah Kalau menang luar biasa Betapa bangganya Dan dada kita tepuk Pernahkah kita berpikir Bahwa ada yang lebih berarti Dari sekedar menang kalah di sepak bola Yaitu hidup merdeka di mana kita berbangga karena merdeka menyala di dada Kemanapun dimanapun kita selalu mengukir sebuah karya demi karya Karena semangat orang yang merdeka membuat negara dan bangsa menjadi makin luar biasa Jangan pernah berhenti apapun kita bisa Jika merdeka ada di dada Semua akan terlukis tak hanya cita-cita tapi berwujud dalam satu gambar nyata Yang bisa dinikmati bersama Jangan pernah resah, jangan pernah redup Biarlah gelora merdeka terus membara di dada, Maju dan berkarya, tiada hentinya Dengan demikian kita bisa berkisah pada dunia Indonesia memang bangsa yang luar biasa Ada banyak perkara yang dikerjakan Ada banyak wujud nyata yang dihasilkan Indonesia Merah putih berkibar Merdeka tak lagi hanya teriakan Tapi kenyamanan di kebersamaan Merdeka tak lagi hanya dalam rentetan kata tapi wujud nyata di keseharian Betapa luar biasanya Kalau Indonesia ada di sana Dalam nada-nanda indah merdeka Berkarya, tiada henti Membangun bangsa tercinta ini Bersama saya, Bigman Sirai